Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke okay, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, Terus ada beberapa uh, jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan. Misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang tidak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu enggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti enggak maksiatnya atau enggak salahnya itu takut aparat bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot, anekdot khas itu ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu enggak tahu kalau ini larangan? Ya tahu, Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena enggak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau tidak melanggar itu karena takut aparat. Bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi itu hampir mayoritas orang Indonesia. Itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang tidak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil. Itu perilaku leluhur yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama, sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, Al-Ulama' wal-Umarok taw'amani, jadi ada apa, sinergi lah antara Ulama' dan Umarok. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama Ulama' tapi Ulama' juga juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara, jadi Beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat Tapi juga sekaligus sebagai guru Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat Ada contoh paling populer dalam mengelola negara Yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan sangking jeleknya jadi sangking jeleknya itu 12 juta ada pernah seorang Kiai yang cerita ketika Betul Magdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar itu beliau harus naik onta dari Medina sampai Yerusalem, karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah itu ternyata pas sampai gerbang jerusalem itu Umar itu yang nuntun onta karena ketika onta itu hanya satu sama pengawalnya bilang saya mau naik onta asal gantian ya dua kilo Umar naik dua kilo ajudannya yang naik sampai lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun kata ajudannya kali ini jenengan yang naik saja enggak saya enggak mau bohong jadi yang disambut ya ajudhanya Karena Judanya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi baju yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah malah tasawuf. Karena itu tadi dipandu oleh agam